Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Kita memuji Tuhan kita Allah taala, Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Zat yang maha kuat Maha melihat Maha mendengar Maha mengerjakan apa yang dia inginkan Dia telah yang menciptakan Dia telah yang telah menciptakan semua yang di langit Di bumi dan di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Tidak ada sekutu Tidak ada partner dengannya dia maha bijaksana, maha adil, dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudara kamu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya guru, kiai suri tauladan, kekasih abadi yang selalu kita cintai. Karena dengan perantara mengikuti beliau lah kita akan dicintai oleh Allah Dan juga kita akan masuk ke dalam surganya Juga dari sisi lain Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Kita selalu memberikan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Melanjutkan bahasan dosa besar dan malam ini dosa besar kedua Membunuh Kira-kira kalau kita sebutkan kata-kata membunuh apa yang terlintas di benak anda semua saya coba tebak misal seseorang berpikir mengambil pisau menusuk seseorang itu betul seseorang memegang pistol menembakkan ke arah orang lain kemudian orang itu mati itu juga betul dan itu yang umum orang tahu tapi banyak sekali metode membunuh yang orang tidak tahu kalau dia sedang terlibat di dalamnya dan ini yang akan banyak kita sentuh Seperti contoh Teman-teman di sini suami Anda punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan Diri anda dan keselamatan keluarga di rumah Istri dan anak Itu kewajiban Memberikan mereka tempat yang aman Memberikan mereka nafkah yang halal Mendidik mereka dan melindungi mereka Bahkan dalam agama Kalau kita meninggal dalam kondisi Melindungi istri dan anak mati syahid Kalau sampai kita terbunuh jadi menjaga mereka itu sama dengan menjaga pasukan muslimin bukan main-main terbunuh bila membela istri dan anak mati syahid, membela kehormatan kalau misal listrik di rumah atau ada colokan listrik yang terbuka keluar kabelnya dan jelas kalau kesentuh bisa kesetrum lalu istri berkata kepada anda ini bang, ini kak ini listriknya terbuka. Bisa berbahaya buat saya sama anak-anak. Lalu anda agak remeh. Ya <tongan> sudah nanti deh. Berjalan sehari dua hari dengan kesibukan kita lupa. Seminggu kemudian kita dengar istri kita kesetrum meninggal dunia. Siapa yang tanggung dosanya? Hah? Suami. Itu membunuh. Yang banyak orang tidak sadar itu. Padahal dia sedang membunuh dengan cara seperti itu, karena ditutanggung jawab dia, si orang istri bisa membunuh suaminya, tapi dia nggak niat sebenarnya, tapi membunuh. Makanan yang sudah rusak di rumah sudah jelas berbahaya, tapi nggak apa-apa dia dipanasin, coba aja daripada dibuang sayang, diberhidangkan kepada suaminya. Suaminya makan keracunan mati, siapa yang dosa? membunuh nggak itu, membunuh dia tahu itu berbahaya. Si suami tadi tahu listrik ini kalau kesetrum istri anaknya mati. Dia tahu, tapi karena dianggap itu bukan seperti menusuk pisau, bukan dengan menembakkan pistol, berarti nggak mati gitu kan? Nah ini berbahayanya nih. Seorang istri membiarkan lagi ngepel di rumah ada air tergenang, terima telepon temannya dia nggak selesaikan, lantai lagi basah semua suaminya lewat, kepleset, jatuh, kebentur, mati siapa yang bunuh tuh istrinya yang bunuh tuh dia tahu orang kalau kepleset sama air sebenarnya berbahaya tapi kenapa dia enggak selesaikan tugasnya? lihat bahayanya ya jadi membunuh itu bisa masuk ke dalam banyak bab banyak metode bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sangka gitu kita memberikan atau kita menjadi penyebab Seseorang sampai terjerumus pada kematian Itu sama dengan membunuh Hati-hati Makanan rusak jangan dikasih ke orang lain Enggak boleh Buang udah rusak Jangan kena sudah rusak Udah kasih aja orang yang lewat di jalan Dia makan dia mati Siapa penyebabnya? Yang memberi Membunuh itu namanya Anda yang jadi dokter Sembarangan kasih resep yang penting pasien bayar Kemudian orang itu pulang Keracunan, mati Siapa yang bunuh dia? Memang ajalnya ya, tapi kita bicara sekarang Kalau bicara masalah membunuh Orang lain atau nanti ada bahasan sendiri Juga ada dosa besar sendiri, bunuh diri Itu bicara masalah proses Sama dengan Syahid, mati syahid di medan perang Kita bicara tentang proses matinya Ajal pasti datang Tapi proses mati sedang dibahas Gitu ya. Kan ada proses mati yang maksimal mati syahid, ada proses mati yang berbahaya yang bisa membawa pada dosa kayak membunuh, juga ada bunuh diri nanti ada bahasan kita sendiri bunuh diri dokter kasih antum dosis nih ya, minum tidak boleh lebih, berbahaya bisa jadi racun, ah gak apa-apa minum aja, tadi dosis cuma minum 2 butir, Enggak ini minum 5 butir biar saya bisa tidur, lelap, gak bangun lagi, mati, bunuh diri bukan, bunuh diri itu dosa bunuh diri jadi bunuh diri itu bukan cuma sekedar minum racun. Banyak penyebabnya. Orang tahu dia ngantuk. Dia ini bisa tabrakan. Tapi maksa tabrakan mati. Bunuh diri itu. Itu bahaya sekali. Jadi sudah mati memang ajal. Tapi prosesnya masuk dalam hukum syari. Dia membunuh diri. Bahaya sekali. Semua yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain sehingga akhirnya mendatangkan penyebab jadi penyebab matinya seseorang atau matinya diri kita berarti dosa membunuh atau bunuh diri apapun itu tentu ini masuk ke dalam semua lini kehidupan saya tidak terlintas sekarang saya harus cincin bagaimana tapi ini contoh-contohnya membunuh ini saudaraku diharamkan dalam Islam tidak boleh sama sekali tidak boleh sama sekali haram kecuali dalam hal-hal yang Allah halalkan dan itu hanya terbuka dalam tiga pintu saja yang pertama kalau dia diserang tiba-tiba oleh perampok, oleh pencuri dia harus bela dirinya dan kalau dia membela diri mungkin orang itu menggunakan senjata lalu dia pun mengambil senjata terdekat lalu kemudian terjadi perkelahian dia tusuk orang itu mati itu gak masalah lain itu pintu terbuka karena membela diri yang kedua, kalau orang-orang yang sedang dihukum mati atau orang yang mati kena hukuman mati karena hukum syar'i i. membunuh di kisos di penggal kepalanya, orang berzina dirajam itu lain, ada hukum syar'i di situ. Dan yang ketiga jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Selain daripada ini jangan angkat senjata, nggak boleh sama sekali. Bahkan ada hadis yang sangat tegas Melarang seorang muslim mengambil senjata Atau besi yang tajam deh Mungkin pisau, mungkin besi Dan diarahkan kepada saudaranya muslim Mengarahkan saja gak boleh Dalam sebuah riwayat imam muslim Pernah ada sahabat yang menaruh pedang Di pinggul, di pinggang sebelah kanannya Biasanya mereka pakein sarung dari kulit Supaya tidak kena orang lain Ini kebetulan dia gak punya sarung pedangnya Ditaruh begitu saja digantungin begitu saja diikat di pinggangnya waktu Nabi SAW lihat Nabi SAW mengatakan beritahukan orang itu suruh pasangkan sarung pedangnya jangan sampai gara-gara itu dia menyakiti muslimin gak boleh sama sekali memberikan pisau itu dianjurkan jangan berikan yang tajamnya ke depan dibalik pisau itu dikasih kepada dia mengarahkan saja sudah berbahaya dan dilarang membuka semua pintu yang bisa membawa pada pembunuhan, apapun itu. Orang yang mengat, me, melakukan pembunuhan, menusuk atau apa aja tadi proses-prosesnya, dan orang yang menjadi otak pemilik ide sama aja dosanya, sama aja. Seseorang bayar preman suruh bunuh orang itu, dibunuh sama dia. Saya nggak ikut ikutan, preman ditangkap masuk penjara, tetap aja secara syari dia kena, dia otaknya, dia penyebabnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada bahasan sendiri dosa besar ya. tentang masalah siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya yang mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang-orang itu. Ini teman-teman yang datang ke pengajian kita kemudian undang temannya, yo kita hadir yuk pengajian sana terus dia ikut. Dia ikut sholat berjemaah maghrib, dia ikut sholat ba'diyah, dia ikut tadi sholat qobliyah, dia ikut tak dengar ta'lim ilmunya bertambah sebentar sholat isya. Yang ngajak itu dapat pahala. Misal temannya dapat 100 pahala, dia dapat 100 pahala. Sama-sama hadir sholat, sama-sama semua paketnya 100 pahala misalnya. Tapi dia kena ngajak, dia dikasih 100 pahala plus seperti pahala temannya tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala temannya. Jadi dia dapat 200, temannya dapat 100. 100. Kalau diajak 1000 10 orang, 100 orang sebarin berita, gitu kan. Sebaliknya, siapa menunjukkan pada keburukan dan ada yang ikuti, dia yang memiliki ide. Ada orang tanya alamat diskotik, "Oh, di sana tuh, sebelah kanan." Mampir orang sana 3 jam, dia tidur di rumahnya dia dapat dosa juga. Di mana diskotik? Maaf, tanya yang lain, jangan tanya saya. Kalau tanya masjid saya tunjukin, di sana masjid. Nah. Jangan ikut-ikutan, enggak boleh siapa yang nunjukin pada keburukan dan ada yang melakukannya maka dia akan dapat dosa tanpa dikurangin sedikitpun dari dosa mereka itu bahayanya lain kalau kita gak tahu misal ada orang bertanya kita pikir dia mau silaturahim dengan keluarganya ternyata dia pembunuh tanya alamat oh tahu saya bapak ini di sana. ketahuan besok pagi bapak itu dibunuh kita tidak niat apa-apa itu lain tapi kalau kita sudah tahu ini penjahat gayanya kayaknya orang Jahat nih, jangan tunjukin. Maaf, tanya orang lain, jangan tanya saya. Gak usah tunjukin keburukan, karena ini berbahaya. Ada rentetan-retetan hukum di situ. Membunuh, baik langsung melakukannya atau menjadi penyebab, atau ide, apapun keterlibatannya, sama dosanya. Dosa yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh seorang mukmin Orang yang beriman yang dibunuh, ini berbahaya sekali. Luar biasa ini paling berat dosa membunuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ke masjid, sholat, sujud, berdoa, orang hafal Qur'an dibunuh. Wah ini berat sekali. Bahkan ulama mengatakan selain dosa kufur dan kemunafikan yang membuat kekal di neraka termasuk membunuh orang mukmin secara sengaja. Jadi dia bisa sampai dianggap kekal di neraka. Udah. Kalau bunuh tanpa sebab. Orang mukmin dibunuh sama dia. Berapa banyak nih orang-orang yang lakukan nih? Orang beriman dipenjarakan, dibunuh, ditembakin, dituduh ini. Kemarin waktu isu teroris tersebar, banyak orang-orang beriman ditangkapin yang dahinya sudah hitam ditembakin mati. Alasan teroris tidak dipastikan yang tembak itu pemimpin. presidennya, pemimpinnya orang muslim. Subhanallah. Gimana pertanggungjawabannya hari kiamat tuh? Dengarkan baik-baik firman Allah surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, wa ghadiballahu 'alayhi wal'anahu wa 'addanahu 'adaban 'azima." Setiap ada penyebutan mukmin dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian dia datangnya menjelaskan sebuah hukum global, maka berarti masuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa membunuh seorang mukmin atau mukminah dengan sengaja. Maka balasannya ialah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka padanya. Serta melaknatnya juga menyediakan adab yang besar baginya. Perhatikan firman Allah. Dia kekal di dalamnya. Ini firman Allah. Di neraka kekal. Lalu bagaimana kalau dia sempat taubat sebelum meninggal itu lain. Kalau dia sempat taubat itu berbeda. Tapi kalau dia tidak sempat taubat meninggal, jelas kekal di api neraka. Hadis-hadis atau ayat-ayat seperti ini mesti diperdengarkan kepada para teman-teman kita yang preman. Ya. Supaya mereka sadar. Jangan kena mau ambil dompet, mau ambil tas, main bunuh orang. Setelah itu dia beli makanan, dia tidak tahu, bodohnya dia tidak mengerti. Makanan yang dia beli dari uang haram jadi penyakit baru di perutnya itu. Kalau dia sadar, dia tahu hukum syarih, dia tidak berani sebenarnya itu. Sebab uang haram yang dipakai beli makanan, beli pakaian itu akan berbahaya buat dia. Akan bermasalah buat dia. Tidak ada yang haram itu bisa tenang di diri seseorang, di tubuh orang. Walaupun itu orang kafir. Tidak boleh sama sekali. Ini harus diperdengarkan, diingatkan. Karena berbahaya sekali. Membunuh orang mukmin, Apalagi orang pulang dari masjid, orang yang ibadah. Ini berbahaya sekali. Para sahabat itu saling menghormati ahli-ahli ibadah di antara mereka. Padahal mereka ahli ibadah. Betul-betul dijunjung tinggi, dihormatin Tahu orang-orang ini orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala Berarti kalau mengganggu dia, mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan mengganggu sembarangan, Bukan dia pegawai sebuah instansi pemerintahan saja Sehingga kementeriannya bisa mengajukan kepada pemerintah pengadilan Lalu menangkap, memenjarakan orang ini Bukan, ini berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah mengancam, kekal dalam api neraka tapi kalau dia taubat, sudah saya katakan tadi, maka aman. Kalau dia taubat, orang yang dibunuh mati syahid. Dia taubat, di syallallahu diampuni. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi saw. Allah subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Mereka saling bunuh membunuh dan dua-duanya masuk surga. Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah, bagaimana tuh ceritanya? Dua orang saling bunuh membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi saw bertemu lah seorang mukmin dengan orang kafir di kancap peperangan. Lalu si kafir membunuh si mukmin, mukminnya mati syahid. Berjalan waktu si kafir dapat hidayah masuk Islam. Kemudian dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka si kafir yang sudah beriman tadi mati syahid dan orang yang dibunuh awal mukmin mati syahid dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dengan orang yang seperti ini. Ulama menarik hadis ini termasuk juga dengan orang yang pernah membunuh seorang mukmin sempat taubat sebelum meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua-duanya ke dalam surga. Tentu tidak ada kezaliman karena orang yang dibunuh tadi sudah dapat mati syahid, dapat pahala. Orang yang dibunuh itu yang mati syahid, dia sebenarnya pada saat mati begitu datang malaikat mencabut ruhnya dia tersenyum. Ada sahabat. Tapi saya tidak terlintas namanya. Beliau diutus oleh Nabi SAW. Datang ke satu kerajaan. Ya, orang kafir gitu. Untuk mendakwahi mereka. Begitu tiba di sana. Dari jauh oleh rajanya dilemparin tombak. Kena perutnya. Sahabat itu. Begitu tembak. Kena tombak. Senyum. Dan dia mengatakan. fuztu tu bi rab rabbi. Saya menang dengan ama Tuhanku. Orang kafir itu mengatakan seheran Ada orang saya bunuh, pertama kali saya bunuh orang Baru dia bilang dia menang Hanya orang beriman yang tahu tuh. Karena dengan perantara si kafirin Dia ditusuk mati masuk syahid, masuk surga Semua fasilitas syahid didapatkan sama dia Jadi tidak ada kedaliman Jadi orang pun kalau sudah taubat Maka insya Allah dia akan aman yang sendirinya. Kemudian yang kedua adalah Membunuh jiwa secara umum orang muslim ya secara umum membunuh orang muslim secara umum itu dosa sendiri juga tanpa sebab ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau antum diajak bertengkar oleh seseorang tinggalkan aja bukan karena kita pengecut bukan bukan bukan orang muslim lawan kita enggak usah jadi kalau ada orang ajak bertengkar ya sudahlah Adakah kita-kita mau diambil kemudian kita enggak bisa ngambil ya sudahlah bukan pengecut karena berbahaya ada hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW kalau dua orang muslim saling mengangkat senjata pedang maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua di neraka para sahabat mengatakan Ya Rasulullah yang dibunuh masuk yang, yang dibunuh yang membunuh wajar masuk neraka tapi yang dibunuh kenapa harus masuk neraka Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia kalau tidak dibunuh dia pasti bunuh saudaranya. Kebetulan saja dia yang dibunuh duluan. Jadi kalau sudah sengaja mau berantem tunjuk-tunjukin kemahiran itu bukan sama orang muslim, bukan juga sama orang kafir sembarangan tapi di peperangan. Tuh ke Palestina sana lawan Yahudi. Bukan di sini unjuk gigi. Itu. Di sini mau nunjukin keberaniannya waktu terjadi poso sama Ambon dulu ribut Islam sama Kristen, yang preman-preman pasar lari semua tuh. Yang tinggal remaja masjid Yang selama ini kalau ke masjid pakai kopiah dihina-hina Tinggal lawan musuh Mana tu preman-preman yang berani semua Cuma berani di depannya orang-orang muslim Coba hadapin tu orang-orang kafir Mati-mati syahid tu masuk surga Mestinya begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Tidak bolehnya membunuh orang muslim Secara umum Dalam surah Furqan Ayat 68-70 sampai A'udzu billahi minasyaitanir rajim walladheena la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna annafa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa 'atsama yudha'afu lahu al'adhabu yawm alqiyamati wa yakhlutu fihi muhana al-ayah. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, enggak ada menyutuk-kutukan Allah, tidak mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Sembelihannya, doanya, sujudnya semua Murni kepada Allah. Tidak ke kuburan, tidak ke pohon. Orang-orang yang tidak menyukutukan Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kecuali dengan alasan hak. Dia pemerintah. Tadi saya sudah butuhkan tiga. Membela dirinya. Atau pemerintah setempat menangkap orang yang melanggar dan dihukum dengan hukum Allah. Atau dalam jihad. Itu alasannya hak. Dan juga tidak berzina. Tidak menyukutukan Allah. Tidak syirik. Tidak membunuh. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu niscaya eh, Jadi ini orang-orang yang Allah puji ya, Akan masuk ke surga Barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga tadi Perbuatan itu Maka niscaya dia akan mendapatkan Pembalasan dosanya Azab, siksaan untuknya yang akan Dilipat gandakan pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu Dalam keadaan terhina Dalam keadaan terhina Saksi bahasan kita membunuh Jiwa muslim Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala tentu ada lanjutan ayat tadi al Furqan ini masalah lanjutannya ayat 70-nya itu dikatakan oleh Allah Illa Mantab Wa Aman Wa Amil Amalan Salihan Fa Ulaik Yubdilillah Syi'atim Hasanat Wa Kan Allah Gafur ar Tadi saya bilang kalau ada orang membunuh kemudian dia sempat taubat sebelum meninggal atau ada orang berzina sempat taubat sebelum meninggal maka masuk dalam ayat ke 70-nya kecuali orang-orang yang taubat nasuhah benar-benar meninggalkan dosa itu merasa menyesal tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kecuali orang yang taubat dan beriman. Kemudian diikuti dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan. Maka kejahatan mereka digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Termasuk dalam firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 32. Di mana Allah subhanahu berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitonu rajim. Manqatala napsan baghari fil ardi. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Ah. Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan dosanya dia telah membunuh seluruh manusia Kemudian selanjutnya datang juga membunuh anak Ini dosa yang datang setelahnya Membunuh anak Maka ini termasuk dosa yang besar Datang setelah membunuh umumnya kaum Muslimin. Allah berfirman dalam surah At Takwir ayat 8 dan ayat 9: "Audo billahi mina syaiton rajim. mauudatu suilat baiy bi dan bin kutilat. Apabila bayi-bayi yang dikubur di hidup hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Lalu Nabi saw. terangkan ayat ini dalam sabdanya riwayatkan Imam Bukhari dalam Kitab Al Tafsir. Bab fala taj'alullahi andada wa antum ta'lamun nomor hadisnya 4477 Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Imam Tirmizi dalam Kitabut Tafsir, An-Nasa'i dalam Kitabut Tahrimud Dam dan Abu Dawud dalam Kitabut Talaq serta Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya ayyuz zambin inda Allah Qala antaja'alallahi niddan wa huwa khalaq. Kata, "Maka, engkau akan membunuhnya. Orang itu takut akan dia memakanmu." Kata, "Maka, engkau akan menggoda Halim untuk berbuat jahat." Dosa apakah yang paling berat di sisi Allah? Berat di sisi Allah, maksudnya Allah tidak suka dengan perlakunya, dan untuk memaafkannya pun itu butuh proses, tidak langsung spontanitas. Beliau menjawab, Nabi saw menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi mempartisipasikan Allah dengan makhluk yang Tadi saya kasih contoh menyembeli Kepada kuburan, kepada pohon Menggunakan jimat Ini yang paling Allah benci Sedangkan dialah Allah Satu-satunya penciptamu Orang itu berkata lagi Kemudian apalagi ya Rasulullah Beliau menjawab Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu Ini anak saya kalau besar nanti Maka Susah Saya punya anak sudah tiga, sudah empat anti gimana memberikan makan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu aulaadakum khashyata imlaakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kalian pernah membunuh anak kalian karena takut miskin. Istri hamil ya sudah, terima. Lahir anak terima, didik semaksimal mungkin, jadikan aset amal jariah Kata Allah, jangan bunuh anak kalian karena takut miskin karena kamilah yang telah memberi yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka jadi kita tidak boleh sama sekali melakukannya termasuk di sini haram aborsi enggak boleh anak zina aja enggak boleh digugurin. kalau sudah 4 bulan sudah beruh enggak boleh sama sekali sebelum 4 bulan masih hilaf di antara ulama kalau dilihat keadaan ibunya berbahaya kalau dia hamil mungkin bisa membahayakan jiwanya atau anak itu cacat maka dibolehkan tapi kalau sudah di atas 4 bulan tidak boleh haram berarti sama dengan membunuh anak terima apa adanya Maka di sini yang dikatakan yang ketiga, thumma ai. Lalu apa lagi ya Rasulullah kata Nabi saw. Engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Nanti kita bahas dosa besar yang selanjutnya ada dosa zina dan dosa zina ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama zina dengan apa, gitu kan? Itu dengan mahram Dosanya paling berat dengan anak, dengan saudari, dengan ibu, dengan tante itu dosa zina paling berat. Nanti ada dosa zina dengan istri tetangga, dosa zina dengan suami atau istri tetangga, zina dengan pasangan istri-istri para mujahidin, dan seterusnya. Nanti baru sampai zina yang paling ringan adalah zinanya seseorang dengan pelacur atau apa itu tetap zina, dosa besar, tapi dosa ada zina yang berat sekali. Salah satunya adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini ada sendiri kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain Menurut Imam al zahabi hadis yang beliau sebutkan di sini Beliau bilang saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafad ini Tapi yang saya dapatkan di dalam musnad Dengan lafad yang berbeda Maksudnya Ada hadis yang beliau suhikan Diribadkan oleh Imam Muhammad bunyinya Kata Nabi SAW Laisa min abdi yalqa Laisa min abdin yalqa Allah Azza wa Jal La yusyirk bihi syai'an wa lam wa lam yatanaddad bi damin haram illa dakhala min ayi abwabil jannati sya tidalah sa seorang hamba bertemu dengan Allah hari kiamat di mana dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak menumpahkan darah yang haram melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki di dalam riwayat ibnu majah nabi SAW bersabda Man laqa Allah la yushrik bihi shay'an lam yatanaddad bi haram dakhala jannah Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang haram niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga Kemudian dengan lafaz yang lain Ibnu Umar juga menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis di atas yang tadi sebelumnya saya sebutkan oleh Imam Bukhari ya ada riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu melalui sanad Imam Ahmad, "Lam yazalul mu'minu fi fushati min dini ma haraman." Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi penguat dari bahasan kita sebelumnya. Maksudnya penguat dari bahasan-bahasan, misal membunuh orang mukmin tadi yang paling berat. Itu disebutkan dari riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Ilm juga nomor 65. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Laqatlul mu'minin a'zamu indallahi min zawaliddunya." Sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi orang mukmin itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain. Inna allaha aba ala man qatala mu'minan. Hadis ini. Sahih. Sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan ini diriwayatkan Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah enggan. Untuk memaafkan. Membantu. Memberkahi. Memberikan rahmat. Kepada orang yang sengaja membunuh orang mukmin, Membunuh orang mukmin. Kemudian untuk membunuh jiwa secara global, tadi yang kedua, orang muslim. Maka ini masuk dalam sabda Nabi s.a.w. tambahan riwayatnya di Imam Bukhari dalam Kitabul Ayman wan Nudhur nomor 6675, Imam Ahmad dalam nomor hadis 2201 dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, akbarul kabair al ishraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain dosa yang paling besar menyekutukan Allah syirik membunuh jiwa yang diharamkan dan durhaka kepada kedua orang tua dan baru kita tahu teman-teman sekalian dosa yang paling pertama dihisap hari kiamat adalah pembunuhan setelah sholat setelah meninggalkan sholat maka adalah jiwa, membunuh jiwa membunuh jiwa ada lagi riwayat di sini disebutkan oleh beliau dalam riwayat Nasai Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Hakim dan semua mensahikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dambin asallahu an yakfira illa ar-rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa semoga Allah masih bisa ampuni kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang sengaja membunuh mukmin dengan sengaja. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain Riwatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Uddiyat Bahawasanya awal yang paling dihisap hari kiamat Di antara manusia dari masalah dosa adalah pertumpahan darah Kata Nabi SAW Yang pertama diputuskan dalam pengadilan Allah Dalam masalah dosa Adalah pertumpahan darah di antara manusia Pertumpahan darah di antara manusia Kita masuk dengan pembunuhan yang terakhir Adalah membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini ada dosanya sendiri. Jadi tadi membunuh orang mukmin, kemudian membunuh muslim secara umum, kemudian membunuh anak dan yang terakhir sekarang membunuh orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi tidak boleh kita membunuh siapapun orang kafir yang dilindungi bukan cuma pemerintah Islam sampai dilindungi oleh orang yang terendah dari kaum muslimin pun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suaka itu perlindungan akan diterima dari orang terendahnya muslim sampai orang yang tertinggi jabatannya. Jadi biar tukang sapu jalanan kalau dia pegang satu orang kafir dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya. Tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Di bawah naungan seorang muslim maka terlindungi orang kafir itu. Ini penting untuk diketahui. Waktu terjadi perang Bani Qurayza ada satu orang Yahudi Baru balik Dia termasuk korban yang akan dibunuh Maka dia sempat melihat seorang sahabat lewat Lalu dia mengatakan Wahai ibu selamatkan saya dari pembunuhan ini Dan demi Allah saya akan sholat Saya benar-benar masuk Islam dan jaga sholat Maka sama ibu tersebut Dikatakan pada sahabat yang sedang menggiringnya Menggiringnya akan dihukum mati orang ini Dia bilang berikan kepada saya anak muda ini Dia berikan lah lalu, lalu perempuan ini bawa kepada Nabi SAW Lalu berkata Ya Rasulullah, anak ini saya di bawah lindungan saya berikan kepada saya. Kata Nabi saw. Buat kamu perempuan nih berikan lindungan. Lihat kan itu satu orang muslim. Bagaimana kalau pemerintah Islam ini termasuk adanya turis-turis yang datang ke Indonesia, datang ke negara-negara Muslim, dia buka aurat ustad? Ya itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Kita tugasnya ingatkan. Tapi secara syari dia dapat visa. Visa itu suaka, perlindungan. Dia berarti boleh masuk di Indonesia sebulan. Ada paspornya tertulis, terlindung. Enggak boleh. Oh di Bali mereka buat masjid ya? pemerintah dinasehatin. Kalau pemerintah dinasehatin, dapat hidayah, dia akan tutup tuh. Karena dia belum tahu, dia anggap itu pendapatan negara, sudah dimasukin aja. Ya caranya enggak usah ikut-ikutan, datang ke Bali di pantai. Sengaja pergi lihat-lihat di sana gitu. Tinggalinlah hadir di masjid jangan ikut-ikutan. Banyak teman-teman kita kemarin kena fitnah, akhirnya mereka membom syahid mati syahid mati ya bom dirinya kepalanya putus badannya rusak dia bilang mati syahid dari mana dalilnya mati syahid? Dari mana, saudaraku? Allah mengatakan walathuliku amfusakum jangan binasakan diri kalian. Dan di kancah peperangan Nabi saw suruh sahabat menyerang, menyerang. Kalau terbunuh mati syahid. Kalau tiba-tiba bunuh dirinya dalam hadis Bukhari ada satu orang dari Ansar dari Madinah namanya Kazman. Saya lupa ya Kazman. Ia ya, Kazman namanya. Jadi ada kisah tentang Kazman dan Khuayrik. Ya, dua orang ini kisahnya unik di perang. Di salah satu peperangan Nabi SAW Saya juga tidak teringat Secara Uhud atau badar ya Tapi yang jelas Si Kazman ini Pemberani sekali Muslim dari Maslim Adina Dia masuk ancak peperangan Dan luar biasa beraninya Baca sana Pukul sana Oh banyak orang kafir yang luka dengan dia Sampai para sahabat mengatakan Orang ini Kapan terbunuh Masuk surga nih Atau Dia akan masuk surga Biar tidak terbunuh Kerana ada hadis Nabi yang berbunyi Siapa yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan tapi ya Lagi berhadapan Maka dia tidak akan bersatu dengan kafir tersebut di neraka Jadi ada fadilah sendiri memang Maka dia berhasil Para sahabat mengatakan orang ini penghuni surga nih Nabi SAW dengar Nabi mengatakan dia di neraka Penasaran para sahabat Kok bisa orang seberani ini Maju sampai bacot musuh sampai bunuh berapa orang dianggap oleh Nabi masuk neraka gimana tuh maka ada yang penasaran diikutin diikutin begitu diikutin dilihat orang ini ternyata ada satu musuh sempat menebas pedangnya kena kakinya, betisnya berdarah ngucur darah banyak rupanya karena banyaknya darah dia merasa lemas, dia keluar dari kancah peperangan, kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya bunuh diri kata para sahabat wajar saja Nabi bilang dia di neraka bunuh diri walaupun dia tadi sudah banyak bunuh musuh ya bayangkan hadis ini sudah cukup sebenarnya gimana caranya orang bunuh dirinya baru dia mengatakan dia mati syahid gak bisa saudaraku bawa bom di kancah peperangan lempar ke sana sini kena percikannya mati bukan niat membom diri nah itu baru mati syahid itu pun di kancah peperangan bukan di negara islam yang lagi aman ini gimana salah itu 2-3 orang dibunuh kemudian dai-dai pada ditangkapin itu, itu, itu ditangkapin di jalan di macam-macam pokoknya semua yang cirinya dahinya hitam berjenggot celananya gantung tangkap teroris tuh, itu yang pembuat bom tambah lagi ceweknya bercadar jadi salah ini bom di Jakarta Marriott bom ini bangga Istrinya sendiri nggak tahu, kan waktu didatangkan cuplikan istrinya nggak tahu kalau suaminya begitu dia kirim cuplikan buat istrinya, istriku kalau kau nonton ini saya sedang di surga terbang ruh saya bersama di pelatuknya burung gitu, nganggap mati syahid, subhanallah nggak bisa ini, nggak boleh bunuh diri, itu nggak boleh termasuk nggak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, subhanallah sekarang di Bali tuh alhamdulillah banyak di sana orang Islam di Bali sudah mulai dapat hidayah. Mereka tahu bukan dengan kekerasan, terjemahkan, tulis-tulisan dalam bahasa Inggris, buletin-buletin, sebarin ke turis-turis. Banyak itu yang masuk Islam. Banyak itu yang masuk Islam. Daripada dibunuh dua-tiga orang ribut. Dakwahin coba. Kalau bertemu di kancah peperangan, itu ah, tunjukin keberanian pada saat itu. Bukan sekarang, bukan. Kan? Ini perlu diketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai, riwayat Bukhari dalam kitabul Al-Jizya dan Muwada'ah, serta ini nomor hadisnya 3166, Ibn Majah dalam kitab al nomor 2656, Nasai dalam kitabul al dan e, Imam Ahmad juga, kitab al ini jadi 8 nomor 24 hadisnya. Kata Nabi SAW melalui ibnu Umar, "Lan houma man qatal muahadan lam yirih raihat al jannah, wainnariha yujud min masirat arba'in amah. Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya, kaum Muslimin muahad, maka dia tidak akan mencium wangi wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan." Artinya ini kalau orang kafir pun faham tentang hadis nabi ini Mereka akan selalu mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin Karena orang islam dilarang untuk mengganggu mereka Kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya Itu pun diserahkan oleh beberapa pemerintah Sempat pemerintah yang ambil alih Sampai seperti itu Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain melalui Abu Rahl al-Anhu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan disohikan oleh beliau Imam Tirmidhi meriwayatkan dalam kitab buddiyat nomor 1403 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man qatala nafsan muahadan lahu zimmatullah wa zimmatur rasuli faqad faqad aghfara bi zimmatillah wa lam yarih atau wa lam yarah raihatal jannah wa inna rihahala yajudu min masirati arba'ina kharifa Juga disebutkan dalam lafadz yang lain wa inna rihahala yajudu min masirati sab'ina kharifa Ketahuilah barang sahabat membunuh orang yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin atau mu'ahid Yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya Maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah Dan dia telah meng, dia tidak akan mencium wangi surga Padahal sungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun Lafad yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun Kemudian sebagai penutup jadi orang kafir enggak boleh ya Ada hadis juga riwayat Imam Ahmad Kata Nabi SAW Man ada zimmi yang kuntulahu khasim man yau Siapa menyakiti zimmi? Zimmi itu kan orang kafir dibagi dua oleh ulama dalam beberapa fikih ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Ya, Ini namanya zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar di kancah peperangan, lalu ingin memerangi muslimin, yang boleh diperangi kafir harbi. Kafir zimmi tidak boleh. Ya, Didakwahi boleh. Dihukum kalau dia berbuat salah, ia diserahkan kepada pemerintah setempat. Kata Nabi saw sebagai penutup dalam bahasan kita adalah riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah man aana ala katlimu mukminin bishatri kalima laki Allah maktabun bayni aini aisyumir rahmatillah. Ini tambahan penguat dalil tentang orang membunuh orang mukmin. Barangsiapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin, sekalipun dengan sepotong kata saja. Niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tertulis di antara dua kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir adalah yang diangkat oleh beliau semua dosa pembunuhan ini akan dipikul oleh anaknya Adam alaihissalam. Masih ingat kisah Qabil dan Habil? Maka yang membunuh, yang membuka pintu pembunuhan adalah salah satunya, ya. Si Qabil membunuh si Habil Maka dia menanggung di sini Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Riwatkan Bukhari dalam Kitabul jizya wal-Muada'ah Dan nomor ya Maaf Ini riwatkan Bukhari dalam Kitabul Al-Ahadith Al-Anbiya Nomor 3335 Dan Muslim dalam kitab Al-Qasama 1677 Kata Nabi SAW Ma min nafsin tuqtalu zulman Illa kana ala bni Adam al awal kiflun min damih min damiha karena awal man sannal qatl tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra anak Adam yang pertama sang pembunuh ikut menanggung darahnya maksudnya dosanya karena dialah orang yang paling pertama memberikan taula dan membunuh jadi dari hadis yang terakhir ini kita ambil pelajaran jadikanlah diri Anda sebagai penyebab orang lain tahu kebaikan orang melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala dan jangan sampai menjadi pendukung terhadap semua perbuatan buruk karena kalau terjadi maka kita juga mengandung menanggung dosanya Allahu a'lam. Kita seperti biasa lanjutkan dengan tanya, -tanya. jawab setelah ba'diyah isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyradallahila la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillad salatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana hukumnya membunuh semut baik disengaja maupun tidak disengaja berdosa kah lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita lalu kita tepuk mati salahkah kita dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada buah di buah rambutan yang merunguni makanan menyiram minyak kawanan semut yang ada di dante rumah apakah nanti di akhirat saya akan dibalas Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar Bukankah sama saja membunuh habitatnya Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Zahabi Tentang masalah membunuh hewan Atau membunuh tumbuh-tumbuhan Ulama menyendirikan babnya Dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan Dan jangan merusak tanaman Dengan jadi ya, sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kala jengking yang disebutkan dalam hadis anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam. Maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah. Semua hitam ya. Tidak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayatnya nama muslim. Contoh. Kalau jengking boleh dibunuh. Hewan-hewan yang berbahaya. Yang mengganggu manusia. Maksud dalamnya adalah nyamuk. Ya. Semut di sini. Kalau sampai mengganggu manusia. Yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu tidak boleh. Kalau tidak mengganggu tidak boleh. Kalau tidak mengganggu tidak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di wa'id Bukhari Di setiap denyut kehidupan ada pahala Jadi kalau justru ada semut di rumah Disapu dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah Ya sudah saya keluarin itu dapat pahala Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan Seorang Nabi Allah Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh. Lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah sementara mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu enggak usah. kan jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya Seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan ayam Kan disembelih kambing, nanti idul adha ini, unta, dengan kuda Mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab Tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, enggak boleh yang diambil daripada hadis jihad tadi Sama dengan tanaman-tanaman Ada tanaman yang boleh Seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut Sama akarnya, ubi misalnya gitu kan? Semua harus dicabut Yang otomatis mati kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi Kena dikonsumsi gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab Tidak dapat terus tiba-tiba dibakar Nah itu tidak boleh Membakar itu berarti sama dengan membakar Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan Sama dengan membakar makhluk Allah yang lain ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu anda silahkan, itu kan itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini kena berbahaya bagaimana itu tidak ada masalah. Karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka nggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah lalu memelihara kucing, memelihara kucing dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing. karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan tidak ada masalah. karena dia merawat hewan-hewan itu. Dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing. Sebagian yang lain mengatakan masuk diantara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya... Hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz. Ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Gak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan. Ya kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis, malam? Maka pahalanya sama dengan membunuh seratus Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis mau buk, dusta. Tidak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, Tidak usah bawa-bawa hadis. Apalagi seratus Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestine. Nah itu baru benar bagaimana bunuh diri karena cinta apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima bumi pun enggan apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya ditulis di Tawahil Mahfud dia akan bunuh diri ini bunuh diri itu tidak boleh haram dalam agama dan ada babnya sendiri nanti kita bahas jangan terburu-buru apapun alasannya apapun alasannya gak boleh bunuh diri tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri tidak boleh, sama sekali, mutlak, tidak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa ah, cinta mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila benar nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak. Itu kan? Banyak. Dan, dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di bawah bumi Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri? Gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya enggak ada. Ada ruh, ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang bumi akan bergantung antara langit dan bumi. Kalau utangnya masih belum dilunasi, itu memang benar. Tapi itu kalau utang bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu Wataala di kuburan karena dia melakukan dosa besar dan tidak ada namanya ruh gentayangan sudah kita jelaskan masalah ini gak ada ruh gentayangan, gak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar gak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kelosa itu tuh dusta semua gak ada itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat jadi itu semua tidak benar tidak ada dalam islam, orang kalau masuk kuburan taman dari taman suku atau lubang dari lubang neraka gak ada yang lain gak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain jadi itu tidak mungkin ya itu tidak terjadi kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lohir Mahfud, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh Malaikat itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam. Baraya mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya itu. Kapan itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautankah, mau di rumahkah, mau lagi tidurkah, mau lagi makankah, mau lagi jalan, pokoknya tiba aja mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Jadi tadi orang tahu di listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Gitu. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses itu, proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik dia karena mati syahid membela kehormatan maka kebetulan ajalnya datang itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan ya buruk. Lauhil Mahfud tercatat dia milih bunuh diri misalnya itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka. Apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal, biasa, enggak ada masalah terus terjadi kecelakaan ban tiba-tiba meledak ya, Rusak dan seterusnya itu lain, itu enggak ada, enggak ada, enggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka ya. Dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, kita kita kembali, tetap kita kembali kepada hukum syari. I. Hukum syari menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya. Mengembalikan barang itu. Nanti ada bab, dosa, besar, mencuri. Itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat. Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya kemudian dia ikut-ikutan balap padahal dia menumpang eh, banyak penumpang yang sana dia terus kecelakaannya dia berdosa ada yang terbunuh ya dia penyebabnya sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya itu berarti dia dapat dosa di situ. masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara apakah sudah lepas hukumnya di akhirat tentu tidak secara akhirat tidak lepas karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini di antaranya dalam Islam dia harus dia bayar denda Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal Bagaimana hukum KB dalam Islam baik spiral suntik maupun pil apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak Membunuh ini membunuh jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya lalu sengaja digugurin nah itu membunuh kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan itu tidak ada masalah. Dalam hanya hadis diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat. Ya KB ini dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, kan? jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi saw ada. Jadi yang memburu memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Dalam Islam menikah menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika ada jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit? Seperti kista atau miom perbedaan eh, resus darah plus dan minus atau positif negatif eh, Yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan Atau lillahi ta'ala Karena ada saudara ana yang menikah Ternyata setiap punya anak sudah tiga kali berturut-turut umurnya leb, tidak lebih dari lima tahun lalu meninggal Setelah diteliti ternyata adanya resus eh, Dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat Dan faktor-faktor genetik Bagaimana menyikapi hal ini Sebenarnya bukan harus ya Boleh saja Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi Karena agama Karena kecantikan, harta dan keturunan Tapi itu opsi pilihan Ada yang opsi pilihan Seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan Tapi kalau agama dengan keturunan Ini memang perintah Memang harus dibedain Seperti sabda Nabi SAW kalau datang kepada kalian kepada wanita dan walinya yang kalian ridoy agama dan akhlaknya maka terima lamarannya kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi Berarti di sini tidak ada opsi nih penekanan harus dipilih. Gitu kan. Kalau datang yang soleh diterima lamarannya laki-laki juga begitu perempuan dinikahi karena kecantikan karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama tapi dahulukan agama ada perintah penekanan masalah agama tidak ada opsi di sini. Ya. Tapi yang tiga tadi keturunan agama Eh keturunan harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan, ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa sangat bagus, ya sangat bagus. Tapi itu bukan bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, tiga hal, melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan, kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik, subur atau tidak, atau secara karakter, kita cukup melihat keluarga ayahnya. Keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak. Gitu kan Secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar. Atau berkulit putih misalnya. Itu semua dari gen ayah, jalur ayah. Jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter jalur ibunya. Ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau e, e, pengetesan secara medis itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Gitu kan Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, Karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga kita melihat e, setelah mengenal keluarganya kita melihat lingkungannya, kan, di mana dia bekerja, jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend ke mana saja, Oh saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di biskotik ini, biasa saya minum uh, bir di sini dan seterusnya ya sudah tahulah ya itu kan. Nah ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau oh saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di blok M, ah misalnya kan lain. Hmm. Hmm. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa, haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja Tentu tidak boleh menyerah Melawan lah Melawan semaksimal mungkin dan kalau anda terbunuh anda mati syahid Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu akan diperkosa kalau perempuan Dan dia melawan maksimal jangan pasrah Nggak boleh. Kalau ajar anda datang anda akan mati kok pada saat itu Dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati Itu matinya hari Jumat Lagi sujud lagi, di, lagi lagi haji Luar biasa Artinya gini Saya sampaikan ke jamaah pengajian saya Ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala Kok bisa Itu takdirnya Allah Gimana caranya kita mau salah-salahin Biar juga dia lagi di Indonesia tuh Tetap mati pada saat itu Kalau datang ajalnya Malah luar biasa matinya di masjid haram dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di masjid haram mengatakan ini yang rubuh ni yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika matikan enggak mungkin jatuh enggak mungkin rubuh dah ini secara hitung-hitungan sudah enggak mungkin ini tercanggih menggunakan bahan-bahannya luar biasa sudah sangat luar biasa Kok bisa gitu sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tu. Sampai Allah datangin petir kan waktu itu petir ya datang petir hujan akhirnya rubuh tuh bangunan yang tidak mungkin rubuh kalau sharingan mati banyak nggak mungkin kian tum lagi berdiri gini tiang ini tembok sudah dipasang semen sudah dipasang besi sudah bagus tiba-tiba rubuh tanpa sebab, terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan memang itu Subhanallah kembali kepada hukum Allah Subhanahuwataala bagaimana hukumnya orang bagi orang yang aborsi sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin jika dengan alasan medis bagaimana dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah, kan sudah pernah saya bilang tadi saya sudah bilang kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu kalau dia hamil dan seterusnya maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya gitu kan saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah Kalau ada orang yang hamil di luar nikah Boleh atau tidak digugurkan itu Di bawah 4 bulan saya tidak tahu Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada Umumnya mereka membolehkan Kerana dianggap belum ada ruhnya Kalau ada masalah Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup Ini lebih banyak ulama Menbaifkan, men melemahkan riwayatnya Menbaifkan riwayatnya kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini Itu zaman dulu, zaman jahiliyah Umar bin Khattab belum belum jadi Muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari dulu sebelum saya mengenal Islam saya pemabuk keras, mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam dia bilang waktu saya keluar saya setiap pagi sampai malam mabuk minum terus hammer. Waktu saya keluar mau cari hammer saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menugur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya nah, ada opsi yang ada cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain dengan cara adiknya Fatimah membaca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya, gitukan? Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dimenarikan itu adalah sebelum Islam lain. Sebelum Islam tak dihitung. Jika di zaman Jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun, jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz Ini gak tahu alam. Tergantung dia kejamnya seperti apa Ini kapan sempatnya nih Ngetik seperti ini masyaAllah. Ya, rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin Bab membunuh Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter Berdosa kah Seperti kasus artis Dihujat dan sedang dihebo Cuma karena mengatakan ini fitnah ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya. Itu dosa sendiri nanti akan ada dosanya ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah membunuh karakter, pembunuhan karakter itu kan cuman istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang gitu kan. Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya gitu kan? Lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim al untuk orang mati dipermasalahkan bahkan dikatakan penganut Wahabi sedangkan dengan ada ustaz kawakan di TV yang mengatakan nabi tidak dijamin surga dan tidak wajib pakai jilbab malah diam-diam saja. Gini loh, saya kalau saya pribadi enggak usah terlalu enggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada gitu ya. Ini proses ya proses. Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya enggak usah ikut-ikutan, sudahlah biarkan saja berlalu mereka berbicara kita jelas kita sudah tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan udahlah untuk apa habisin energi kalau saya hitung untuk ribut-ributan jor-joran kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti malah sekarang bertanya oh begitu ya malah mereka jadi mau belajar karena-karena itu kan jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala apakah menyuntik mati termasuk dosa besar misal kejadian karena sakit yang diterima oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega maka pasien tersebut lalu disuntik mati lalu bagaimana jika kasus dokter e, malpraktek karena salah diagnos salah obat yang menyebabkan kematian berdosa kah? tentu saja kalau kalau dia disuntik mati dosa nggak boleh itu dokternya dosa keluarganya dosa tentu saja tidak boleh ya tidak boleh sama sekali itu dilarang ya tidak boleh sama sekali ini Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa itu istihad ya Dia tidak dosa insya Allah Kecuali kalau dia bodoh dia gak tahu tapi sengaja mau tau nah Tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati nah itu baru berdosa Tapi kalau dia istihad dia berusaha dia kasih obat Kemudian salah dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh Tapi ternyata sudah expire dan seterusnya Dia tidak sengaja maka tidak masuk insya Allah Ustad pertanyaan three in one. Singkat padat tapi banyak. <laughs> jika makmum terlambat masuk di masjid tapi salat berjamaah sudah selesai namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah. Jika ada satu orang yang sedang salat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir? Apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat niat di hati, sholat uh, wajib. Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat ya. So nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia, tepuk dia untuk memberikan isyarat, dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu, jangan tiba tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja. Memberikan isyarat. Masalah dia terima enggak terima jadi imam. Mungkin kena tidak faham itu enggak apa-apa. Yang penting Antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir. Tepuk pundaknya langsung takbir duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut. E, orang yang sholat wajib boleh ikut. Antum masuk di masjid imam lagi sholat terawih. Kita belum sholat isya. Jangan sholat sendiri. Ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah. Di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Kerana pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum atau tidak belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian waktu Nabi saw. Nabi bilang siapa yang mau bersaudara ke buat dia saudaranya ini maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam. Padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal maka dia pun akhirnya menjadi imam. Ustaz mohon doakan kesembuhan orang kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah baik di Indonesia. Ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan. Apakah orang yang putus asa kerana penyakit yang diritanya, diri atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja. Bolehkah beliau e, berdosakah beliau? Bagaimana menyesatus supaya tetap semangat hidup? Tentu saja, semoga Allah Subhanahu Wataala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin mengangkat masalah-masalah sedang dihadapi dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian tuh rajin berdoa. Itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Jika seseorang," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "di kalian eh, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian." Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan dia mengatakan ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama walaupun di lantai atas. Walaupun di lantai atas jadi tetap saja asal dia bersambung tinggal di bawah atau di atas itu sama aja jika ada dua handphone baru yang lama mana yang akan dipilih mustahil yang lama akan dipilih pasti akan dianggurin, dibuang apa ini? mustahil bisa adil apa yang ditanya? jika berlaku adil adalah hukumnya wajib untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjurumuskan ke hal yang menyebabkan seseorang menjadi tidak adil Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami Ketika sedang mendengarkan ustaz menjelaskan poligami Bagaimana menyikapi pertanyaan ini Maaf ustaz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara Gimana tuh pak? Jelas-jelas cari gara-gara ya Jadi sabar aja gitu kan Begini aja, ini selalu poligami-poligami Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu Belajar merayu dong, masa nggak bisa taklukin istri, gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah, masa mesti diajarin. <gak> ya harus bisa lah, nggak bisa perempuan itu pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah. Pokoknya ndak mau tahu, <gak> itu, ah salah, jadi ajarin, nggak boleh, rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya Itu insya Allah bisa gitu kan Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah ya. Nikah aja dulu lancar dulu Nanti kalau sudah lancar semua Sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya baru ada praktek khusus sama saya nanti Kalau saya mau tanya kalau kurban buat orang yang masih hidup apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri. Ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi boleh tidak, pak Husein? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal kira diantara ulama beranjak daripada hadis Nabi waktu beliau menyembeli beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembeli. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi. Pahala sembelihan untuk orang mati beranjak daripada hadis ini juga mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi saw adalah umatnya yang masih hidup yang tidak sempat menyembeli pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati beranjak daripada hadis yang sama mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi saw ini untukku dan umatku yang belum menyembeli yang hidup dan yang sudah mati nah, dan banyak dinyukur daripada perkataan para salaful ummah. Kalau e, di antaranya Ibnu pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal karena ada beranjak daripada hadis tadi Allahu alam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selain selama belasan tahun sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita. Apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah? Anak-anaknya dititip ke keluarga. Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam. gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang diambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun istri Abu Sofyan. Yang pernah mengatakan, ya Rasulullah Abu Sofyan orang yang sangat pelit. Tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya. Pokoknya gak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu. Maka kata Hindun ya Rasulullah Boleh enggak saya ambil duitnya Ibu Sofian Kata Nabi SAW boleh kau ambil Tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja Jangan lebih Lebih haram mencuri Artinya nafkah itu Sesuatu yang kalau tidak tidak ada tidak bisa jalan roda kehidupan Maka itu dibolehkan Sebatas itu Tapi kalau dia mau bekerja misalnya Kerana suaminya enggak kasih duit enggak Memang enggak penuhi ya lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya ya itulah penghasilannya ya kursi istri harus sabar terima itu saja udah jalanin gitu kan tapi kalau memang suaminya sama sekali enggak mau peduli kayak dalam perkataan ini memang suami enggak pernah kasih ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah minta pada orang tuanya tuh dia bekerja ya karena memang kalau tidak suaminya enggak menjalankan kewajiban bagaimana dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu mau tanya mengenai kisah kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya dipenjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup, nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos. Itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabat yang datang berzina. Kemudian minta dirajam. Lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali. Sampai dia selesai melahirkan. atau habis melahirkan datang lagi kata Nabi SAW. Coba kau susuin dulu. Kata para ulama ini Nabi SAW suruh pulang. Kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir. Orang yang memang tidak menyesali perbuatannya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah. Terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri maka harus dikembalikan itu. Gak boleh tidak. Saya mau tanya tentang teknis sholat. Saat i'tidal apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan. Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, ya jangan tanya masalah bab lain dulu. Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin, bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan... Anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir. Maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan. Mengatakan alangkah baiknya seorang muslim. karena dalilnya ada. Cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini. Dua-dua dijalankan Sekali bersedekap. Sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup. Tapi saya merasa hampa. Ya. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah apa bentuknya Majlis Ilmu Majlis Ilmu ilmu Ilmu itu Majlis Ilmu seperti ini hadirin bukan cuma ini siapa saja jangan ditambah ini aja masih banyak saya bingung jadi Majlis Ilmu selalu hadirin jadwalin bukan cuma di sini bukan cuma Rabu malam ni di mana saja ada usat-usat insyaallah yang kompeten dipelajari kalau enggak dengarin lagi di motor lagi di mobil dengarin ceramah terus ilmu itu nanti akan mendatangkan iman iman ini kalau sudah ada maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya orang penakut jadi pemberani, iman mengubah semuanya, mengubah semua kalau iman sudah ada luar biasa orang buruk jadi baik, semuanya dengan iman ini makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu, kalau antum malas majelis ilmu susah saya sering bahasakan pengalaman saya. Kadang-kadang saya sehari kalau enggak isi pengajian, saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu. Semangat, itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah sepertinya sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus merasa tercas gitu kan. Istri saya tahu saya rasanya enggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah Kalaupun saya di rumah saya berusaha kadang-kadang kalau waktu long saya balas SMS atau Whatsapp Di mana orang bertanya agama jadi tersibukan dengan itu Ya majelis ilmu itu penting ilmu itu yang bisa membentuki iman Dan Iman kalau sudah ada aman semuanya Semuanya bisa berubah Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dihitan Bolehkah sejak masih bayi jika sudah dewasa belum dihitan Apakah tetap harus dihitan Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik. Tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki dan alhamdulillah sangat baik Gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah di hitam. Yang itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata di survei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi di sunat itu lebih baik. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah di khitan, ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan di hitam ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis bayi haki dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan. Maka ada yang mengatakan dihitan Tapi hitan kan itu sebenarnya artinya Memotong sesuatu dari kemaluan Makanya dikatakan laki-laki dihitan Dipotong kulit bagian atas Kalau perempuan pun seperti itu Pemahamannya kalau secara etimologi Tapi ternyata para ulama mengatakan Hitan perempuan berbeda ya Itu dibersihkan di bagian tertentu Dan itu biasanya memang bagian bidan suster Di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan Dan saya tanyakan ke istri saya Maka dia mengatakan Anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki. Tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti. Allah saya juga tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya, dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya di hitam. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya... Maka itu tidak boleh... Sebaiknya memang dijauhi dihindari... Kalau kita sudah tahu kita sengaja... Apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya... Berarti kita menjadi penyebab... Pokoknya kita jadi penyebabnya... Kita juga terlibat di situ... Saya ingin membuat kaos tulisan hadis... Atau potongan ayat Al-Quran... Dengan bahasa Inggris dan menjualnya... Apakah boleh? Boleh saja... Boleh saja... Tidak ada masalah... Tapi... Konsekuensinya... Kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju, bolehkah menulis ayat di papan, di spanduk, di apa saja, boleh. Hukumnya boleh, tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya di WC, maka itu tidak dibolehkan, dikenal. Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu tuh lain. Tapi hukumnya saya tahu tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain. Tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya. Aku cinta Rasulullah SAW Aku cinta dengan Islam Atau apalah kata-kata positif Yang memang e, menunjukkan kekuatan Islam Ada cintanya sebab Islam Itu boleh-boleh saja Setahu saya tidak ada masalah Apakah kakek atau adik Buyut itu termasuk kategori silatur rahim Tentu saja Semua yang punya hubungan darah Ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan semuanya Kakek, nenek, ke atas Saudara-saudaranya semuanya Kemudian anak, cucu dan semuanya Yang berhubungan dengan mereka Kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu ya punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya. Haram. Satu-satunya cara ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir. Bukan kepada orang muslim lagi. Yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian dananya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu. Itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik ini gak boleh masuk dalam kategori yang dilarang. Gitu. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Gitu. Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya. Jadi sebaiknya hindari. Jangan, jangan diminta balasan gitu kan. Mau tanya tentang gadeh Ustaz. kalau ada yang pinjam uang dengan menggadehkan kebunnya kepada anak nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan, kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya, kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta, saya ambil 10 juta ini tanah saya gadehkan, kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun, ya sudah itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadaikan saja Tanpa ada kesepakatan maka tidak halal Tidak boleh dipakai tanah itu Tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh Gadai Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan Transaksi dalam Islam ada dua macam Ada transaksi jasa Yang sifatnya memang ini saham akhirat Ini investasi akhirat Tidak ada urusannya dengan keuntungan Hutang dan gadai Tidak boleh bertambah Tidak boleh bertambah utangin orang, tidak boleh bertambah Itu jasa akhirat Investasi akhirat 100 ribu ya 100 ribu balik Sejuta ya, sejuta balik enggak ada juga begitu Kalau dia gadain sawahnya tadi 100 juta Dia ambil utang 110 juta jatuh Tempo setahun dia belum bayar Kita punya hak untuk menjual kebun itu gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja 90 kembaliin ke dia Jangan disita semua Haram itu enggak boleh Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan Investasi bisnis Kesepakatannya persentase dari keuntungan Sebagian ulama' fikih mengatakan Kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang Atau boleh dialihkan dengan cara yang lain Itu khilaf diantara ulama' tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan Intinya dia dieksekusi mati Sebab kalau dia mati maka akan selesai Kejahatannya sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh bukan bukan dosa besar pemerintah tidak berdosa kerana memang eksekusinya harus begitu apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang memang dipenggal gitukan memang dibunuh maka itu insyaallah tidak ada masalah terkait lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya dengan pedang mengenai puasa di awal bulan zulhijjah apakah pelaksanaannya ini sudah tadi ya. Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan di luar tema. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman Rahman Ibn Awb selain dari usaha dalam perdagangan mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah. Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan. Tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersadaqah. Itu kata kunci dan sudah panjang lebar kita jelaskan 5 jam tablik akbar Kembali mendengar ceramahnya insya Allah akan dapat jawaban Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari ahad kemarin Abdul Rahman ibn Auf pernah mensodakakan satu peti emas Bahkan sampai dua peti emas Yang ingin saya tanyakan pada saat itu kemanakah penyaluran sodaka Atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja Mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersodaka Dan jumlahnya tidak sedikit Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah dan memang eh, saya sudah bahasakan waktu saya bahas tablik akbar itu Abdurrahman Ibn Auf ya sampai-sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sodakahnya yang sangat banyak sampai di Madinah tidak alai kesusahan pada saat dia masih hidup makanya waktu dia meninggal Sa'ad ibn Waqqas R.A mengatakan e, telah pergi gunung dia ini luar biasa ini yang pergi, ini yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang seperti yang tadi dicontohkan seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal Tahu saya tentu tidak ya, tidak ada tidak tidak hilang hak warisnya dia insya Allah. Karena ini memang kelalaian, ya kan kelalaian. Ada bahasan sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama tidak hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin, sama saja, sama saja. Berarti dia membunuh kan, dia membunuh di sini. Bagaimana hukum nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang memburu dengan Ain Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak Kerana Ain tidak kelihatan Kisos itu di penggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik ya. Kalau Ain itu kan dengan mata dia Mata dia panas hasud Kemudian orang jadi sakit gara-gara itu Kata Nabi SAW Mayoritas umatku meninggal disebabkan karena Ain Hasudnya seseorang tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang, kan gitu? Dia cuma dengan mata hasutnya orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur kerana gagal merampok? Contoh seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya iya gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahuakbar. Karena pernah ada sahabat Nabi waktu itu dia e, melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah dirajam. Waktu sementara dirajam dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya. Mengambil batu besar memukul kepalanya akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Moga mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama keluar sebuah hukum di sini. Kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari dalam arti kata sudah ada efek jerah maka sebagian dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagainya tidak dilakukan. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang, uh, hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh kalau kita masih punya utang. Bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang kita bisa membayarnya. Misal Anto masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan sejuta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar sejuta itu bertemu antara membayar utang yang sejuta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu atau Antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta. Utang masih 9 juta, tapi bulan depan sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap Antum bulan itu sudah lunas utangnya untuk bulan itu. Bulan depannya urusan bulan depan. Gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah besar tulisannya seorang suami yang tega terhadap istrinya membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat apa maksudnya saya bekerja mencari nafkah pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri dia gak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga pertanyaannya apa nih? apa dia berdosa kali ya dia berdosa tentunya dia berdosa dengan perbuatan tersebut dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta uh, yang perempuan sudah boleh minta cerai jangan bertahan dengan suami tidak jalankan kewajibannya dan itu memang itu hukum syari tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja ya konsekuensinya menerima risiko itu kan kenapa ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh lalu kemudian dia mau lapor ke Nabi ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain berzina ya. maka Nabi saw mengatakan ceraikan kalau gitu sudah dia sudah buat maksin dosa besar jangan tinggal sama dia Kata dia ya Rasulullah tapi saya mencintainya Kata Nabi kalau begitu pertahankan Tapi dengan risiko itu gitu kan? Risiko itu maka harus tahu Dia harus tanggung risiko itu Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid Namun karena Ustaz Khalid poligami Istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid Sepertinya istri saya agak keberatan Bagaimana cara mendakwahkannya Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A Agim dulu. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah teman-teman sekalian yang saya sampaikan ini bukan bukan perkataan saya. Ya. Apa yang sedang saya sampaikan hukum dari saya? Ini teman-teman duduk di sini di pengajian ini untuk untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan ilmu agamanya bukan karena saya berbicara yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan kenapa Kak? Poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala ini sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah Lalu istri anda tidak mau dengar Tidak mau lagi datang pengajian saya Silahkan Terbuka sekali pintu Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir gitu kan. Saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang 10 orang yang berhenti ikut pengajian Karena saya menyampaikan Bukan hukum saya Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mau benar Dia ikutin pengajian Tidak ada hubungannya Masalah dia belum bisa menerimanya Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena ilmunya masih kurang Gitu kan Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia, lalu kemudian hukum Allah kita tolak. Enggak mungkin itu, kan gitu? Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah, lalu karena dia tidak mau poligami, lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah. Enggak bisa. Allah Subhanahu Wataala yang berintahkan. Walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya. Hukum Allah Subhanahu Wataala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak muhadir silahkan ahlan wa Muhadir alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima tuh gitu. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Gitu kan? Seperti itulah. Kalau antum muhadir pengajian, pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majlis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri enggak suka terus kita enggak hadir, enggak ada hubungannya. Kan itu harus ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Laki-laki menentukan perempuan. Kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan bukan dia yang tentukan kok terbalik ini. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki bukan perempuan yang pimpin laki-laki jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina, justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang enggak bisa jadi pemimpin. Emang enggak bisa fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah, Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah, dipimpin, dinaungan, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering apa namanya? sedih, apa manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, enggak bisa, enggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang itu hadir kapan itu mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu. Jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerbangan hukum. Saya dan siapapun teman-teman daya akan menyampaikan yang benar. Kalau dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu'alam. Munamudan Allah membukakan hukum. Hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majlis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majlis ilmu. Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalu menuju akhirat. Semua orang menolak hukum Allah di dunia, Wallah demi Allah teman-teman menyesal di akhirat menyesal, oh coba dulu saya terima udah gak bisa, udah meninggal Allah yang terapkan tidak mungkin salah hukum Allah SWT, kita yang harus bisa adaptasi kenapa Allah buat Ramadhan sebulan ya, Allah maunya begitu patuh kenapa gak sehari aja Ramadhan, ya Allah maunya begitu kenapa asar empat rakaat ya duhur empat rakaat kenapa gak digabung aja jam 2 sekali empat rakaat loh Tuhan kamu maunya begitu, kita hanya harus belajar, gitu kan kalau kita protes susah nggak terima, di akhirat rugi di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin, ya masalah ini Allah wa Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, hari Rabu depan, insya Allah kita libur karena sudah malam Lebaran. Saya ada tugas khutbah idul adha di Bandung, insya Allah. Dan kemudian setelah itu saya akan berangkat ke Makassar mengurus kurban dan saya mengajak juga teman-teman sekarang kalau ada yang minat kurban dengan saya di yayasan, bisa silahkan nanti tinggal konteks saya, insya Allah saya akan alokasikan sendiri dan umumnya saya sembeli sendiri hewan-hewan itu sebagai amanah dari jemaah pengajian saya, karena semuanya rata-rata memang ikut di situ dan itu, insya Allah kita alokasikan di kota Makassar di pesantren ayah saya sendiri. Mungkin begitu mudah-mudahan bermanfaat. Subhana kalaulah mabihamdika asyhadu alaihi inna allah sifullahi walailai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan dari modal, karena kalau dari modal itu riba ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba nggak boleh saya mau 10% nggak boleh, penentuan langsung dari modal dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi itu nggak boleh tapi kalau persentase global dari keuntungan ini 60-40 ya, saya 60 kamu 40 tapi dari keuntungan nah, itu boleh halal, termasuk kerugiannya ditanggung bersama Sesuai dengan persentase yang disepakati Jadi kalau perusahaan rugi Maka yang punya saham 40% nanggung 40% Yang punya 60% gantung menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram e, Berikan penjelasannya Ustadz Ini seperti saya lagi ujian hmm. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil Terus kita sodakahkan ke teman kita Atau kita berikan makan Untuk kita berikan kepada orang miskin Perhatikan ya, tip itu, sesuatu yang dikasih sura, sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam, atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, enggak boleh. Haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih, dari dia sukarela itu halal Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi halal Karena itu sadafah dari orang Tapi kalau dengan cara paksa tidak boleh Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi Bukan karena sebab membela agama Bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh Tentu saja Kalau dia muslim Dan dia membela Karena kebenaran Ada di situ Dan yang benar adalah yang benar di mata Allah Maka dia mati syahid kerana disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah China cekcok dengan sebagian wilayah Rusia. Peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya mengirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama ini kita apainnya sekarang? Bagaimana? Nih? Kita bantu atau tidak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan tidak, tidak, tidak usah ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok biarin aja mati-mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu kalau tidak salah waktu itu yang ditanya adalah uh, uh, apa namanya salah satu dari ulama ya saya ragu namanya tapi lebih baik saya tidak sebutin salah satu dari ulama yang hadir di situ kemudian dia ditanya bagaimana pendapat anda dia bilang setahu saya Amir Mu'minin jihad di disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan Anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, Anda tahu mana yang benar, salah satunya Anda harus bantu yang yang membela yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terdzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang ya, membela orang-orang non-muslim, sedang perang antara mereka karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Dan kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Khalis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan jihad ya Rasulullah di jalan Allah. Apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di sepuluh awal surijah. Kata Nabi SAW jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang. Membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berishtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah. Di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa sembilan hari. Itu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja Ini pendapat ulama Ada pendapat lain yang mengatakan Boleh berpuasa 9 hari itu Beranjak dari Dan ini dianggap puasa nafilah, Puasa tambahan Ada hadis Bukhari berbunyi Kalau uh, Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya Lalu menemui Aisyah dan berkata wahai Aisyah apakah engkau punya makanan Dan hari itu bukan hari puasa ya Karena terbukti Nabi minta makanan Tapi Aisyah bilang gak ada ya Rasulullah Kata Nabi kalau gitu saya puasa Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh. Namanya puasa nafilah. Nah karena sembilan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad. Dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin. Karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya. gitu. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan 9, sampai 9 Akan mendapatkan pahala seperti orang yang berikram Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berikram Tidak ada dalil masalah itu yang Itu ishtihad ulama' saja Jadi tidak ada dalil yang mengatakan orang Kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut Di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban Itu adalah ya, larangan dari Nabi Kalau seseorang akan berkurban Janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya Sampai dia berkurban dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti sampai dia berkurban Sunnah disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut bukan wajib ya Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan Artinya kalau darurat antum mau potong memang daruratnya Sunnah dipotong kalau darurat tapi lebih afdal untuk tidak Sebagian ulama beristihad bukan hadis ya Mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berikhram Orang berhiram tidak boleh potong kuku. Tapi itu ishtihad, bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berhiram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan solat idul adha? Apakah sama seperti idul fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau idul fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue ya mungkin sedikit makanan jangan makan yang besar gitu kan jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan dan Nabi saw makan sebelum sholat idul fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai sementara idul adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat idul adha karena memang habis idul adha itu hari makan selama 4 hari dan ini keliru kalau dia mengatakan oh berarti idul adha kita disuruh puasa subuh sampai idul sholat idul adha ini bukan puasa Karena puasa itu haram dilakukan di Eid. Ya. Di lebaran tidak boleh puasa haram dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa, Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka yang mengatakan dirinya turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka dan mereka keturunan turunan Nabi, memang ada, gitu ya, kan? Itu benar. Tapi apakah e, mereka semuanya benarnya? Ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu, kalau yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar, tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi saw pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan, karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi saw memanggil bani Hashim, sukunya. Lakukanlah kebaikan-kebaikan Wahai Abbas pamannya Lakukanlah kebaikan-kebaikan Patuhlah pada Allah Karena saya tidak bisa bantu kalian apapun Kalau kalian memang melakukan Pemaksiatan akan dihukum sama Allah Tapi kalau kalian baik Maka dapat syafaatku Seperti itu Afan Ustaz Pertanyaan saya di luar tema Dari tadi di luar tema yang ingin saya tanyakan apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah Akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya Pohon penjelasannya Ustaz Kalau apakah dibangkitkan bersamanya Allahu Alam Ini saya tidak tahu dalilnya tapi pasti akan dibangkitkan dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidadcontohkan pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di wilayah masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira tiga hari yang lalu terjadi tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz. Terutama bolehkah kita mensolatkannya. Kalau ulama enggak boleh mensolatinya. Kalau ulama. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Kerana memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya enggak jawab dulu ya. Masya Allah ini panjang sebenarnya. Jadi para ulama tidak solat Tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya Memakamkannya Dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik Memang dosa besar ya Bunuh diri itu dosa besar Tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya Bagaimana dosa membunuh hewan cecak Di rumah banyak cecak Membuang kotoran di lantai Membunuh cecak pahala Ini bagus pertanyaannya Saya tadi lupa jelaskan Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala Di antara yang cecak itu Hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak Dan ulama membahas khusus masalah itu Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa Ya apa, dapat pahala sekian gitu kan Kalau ditanya kenapa ya itu hikmah dari Allah SWT Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu Ya kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allah waalaikum. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya untuk makan nyamuk, yaitu lain. Kita tidak bahas masalah itu yang tapi karena adanya perintah agama, kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya, gitu kan? Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah ada di situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena Perintahnya, kita disuruh mendakwai seseorang Dan kita disuruh membenci keyakinannya Bukan individunya, bukan fisiknya Maka itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa tidak makan ya. Memang kena perintah Allah Walaupun bukan kena kita benci makanan itu Jadi difahamin ya? Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah Ini sudah saya jelaskan tadi Saya mau tanya apabila kita tidak sempat Solat sunnah Qobliya di masjid Lalu saya kerjakan setelah solat wajib di rumah hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja asal bukan bukan setelah sebenarnya boleh ya. Hukumnya secara global boleh. Kalau Anda sudah sering melakukan sering melakukan amal-amal sunnah ini misalnya salat qabliyah rutin dikerjakan, qabliyah duhur ya, qabliyah asar, kemudian apalah ya qabliyah subuh yang dikenal dengan sunahul fajar, itu kalau sudah rutin dikerjakan kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah salat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang kenapa riwayat Bukhari menjelaskan bahawa Nabi SAW setelah sholat asar, beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah lalu sahabat semua duduk tidak ada yang ikut, setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya Rasulullah apakah wahyu turun? ada perubahan dalam masalah sholat selama ini anda mengingatkan kami, tidak ada bakdia, bakdia asar kata Nabi SAW, ini sholat bakdia duhur saya yang saya tadi lupa kerana tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya Maka sekarang saya kerjakan Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi Kalau seseorang lupa solatnya Maka dia kerjakan kapan dia ingat Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak Mohon doanya Ustaz Semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya InsyaAllah mudah-mudahan Fokus kepada bahan-bahan halal Ikhlaskan niat dengan modal halal InsyaAllah Allah berkahi Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya Bisa terhapuskan dengan taubat Nabi sudah sebutin kan Kalau dia berkata dia dusta Kalau dia diberikan amanah dia berkhianat Kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya Dan kalau dia berdebat dia curang kan? Dia selalu menggunakan cara-cara curang Cara-cara metode yang haram dalam agama Maka itu ciri-ciri orang munafik Jangan terpengaruh dengan namanya Karena pimpinan orang munafik di madinah namanya Abdullah Gitu kan jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad Yusuf Ahmad kemudian benci Islam itu biasa, saya sih nggak kaget gitu kan? Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya, jawabannya iya. Memang itu ada hadis Sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum maaf, tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya, itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Kerana kata Nabi SAW, makan. janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majlis ilmunya Syekh Uthamin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat rawi kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai dua masyid haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu, itu 30 juz tamat Al-Quran, tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu Nah satu waktu saya pas hadir Saya tidak tiap hari tentunya hadir Pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali Alhamdulillah Ada e, begitu beliau hadir beliau bilang Saya kemarin sebutkan syair Siapa yang bisa sebutin Ada satu orang angkat tangan Saya syekh Angkat tangan pakai tangan kiri Kata syikhnya karena kau angkat tangan kiri Saya enggak kasih kamu kesempatan menjawab Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menyerapkan sunnah Nabi SAW Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan Karena kalau kita dengan tangan kiri terlupa baca bismillah itu diambil oleh dia Oleh syaitan itu Jangan dikasih itu musuh kita Mengenai sunnah dalam berkurban apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya Ini enggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu tapi Nabi saw tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal uh, difahamin bahwasannya uh, kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan, istrinya menganggap gugur, itu gak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz saat ini, usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah, namun Qaddar Allah belum dapat. Kemudian Ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malam gak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua anda menginginkan anda menikah dengan gadis. Dan anda sendiri juga lebih srek dengan yang gadis. Terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kiranya? Ha? Ya ikutlah di sini ada teman-teman buat -teman buka pendaftaran gitu kan. Tidak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran. Dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka tolong dijelaskan jadi eh, mati dalam keadaan kafir syirik, munafik ya, kemudian membunuh seorang muslim ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama selain daripada itu Allah Allah yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka tidak ada insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Bab sihir Ini nanti pertemuan akan datang Nanti bab yang ketiga Insya Allah masalah sihir Nanti baru bertanya masalah sihir Minggu kemarin anda bertanya Cuma anda rasa belum mengena di inti sehari pertanyaan Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya Bagaimana hukumnya orang mengatakan Istilah sunnah rasul yang populer di masyarakat Di malam Jumat adalah penghapusan istilah Ini kan sudah dijelasin yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz tapi kata kata secara etimologisnya bahasa seolah-olah kata sunnah rasul itu hanya diirintikan dengan hubungan suami istri padahal sunnah rasul ini kan banyak ada memanjangkan jenggot tidak isbal apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan sebenarnya hadis ini sudah saya katakan saya saya pribadi enggak menemukan hadis itu saya enggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat tapi yang ada hari Jumat Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat Maka boleh dia mengatakan oh ini karena sunnah rasul boleh, enggak ada masalah Kalau masalah dikatakan identik sunnah rasul dengan biologis ya memang benar Karena itu kan, itu kan memang sedang, sedang menjalankan sunnah rasul Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain Sholat sunnah juga benar memelihara jenggot juga benar Semua yang kita lakukan adalah sunnah rasul Sama halnya kalau orang bilang Melihara jenggot itu sunnah rasul Benar Sebagaimana dia katakan hubungan biologis Dari jumat sunnah rasul Karena memang itu semua ada hadisnya kan Berarti memang sunnah rasul Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak Seperti berburu untuk senang-senang Apakah termasuk dosa besar Kalau dia e, berburu niatnya untuk e, makan ya, makan itu halal tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh-bunuh hewan sembarangan itu gak boleh haram itu surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu jadi hewan ayat e, 4 ya, menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi boleh menggunakan anjing berburu boleh berburu bilang yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan Allah suruh makan artinya hewan yang halal untuk dimakan selain itu tidak boleh jadi kalau hanya senang-senang apa saja hewan yang dilihat Main ditembak saja sembarangan itu gak boleh dalam Islam ya. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian Apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya Nah salah KB Baik. Di samping rumah Ana ada tanah kosong Pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris Dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi Selama 30 tahun Boleh kata itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga sebaiknya jangan, itu tanah syubhad, jahui jangan, tidak usah ya, insyaAllah ada rezeki beli langsung sayur jadi enggak usah repot-repot tanam hmm. nah, itu bahaya ya apakah merokok termasuk membunuh? iya, <tuk> membunuh itu haram saya kemarin live di visor ada satu bapak yang telpon dia bilang, ustaz saya membahas yang minggu lalu nih ustaz Katanya Ustaz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustaz dari sebelum Ustaz lahir dan saya pun lahir gitu kan. Ini sudah diketahui kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih. Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu. Dia bilang, Pak sebentar Bapak masih merokok. Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok mencari jalan untuk membenarkan itu. Gitu. Jadi gak boleh jelas sesuatu yang bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini apa ini? Ya, itu was was shaiton. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit, ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sungguh sugesti. Oh iya ini lebih percaya diri. Saya tidak bisa berpikir dan sudah sering saya jelaskan masalah itu. Ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat, sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar dikatakan kalau seandainya perokok itu mensodokahkan uang rokoknya tiap hari maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10 ribu, tiap hari 10 ribu disodokahin itu rutin, itu luar biasa sodokahnya itu. Gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit, sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu tidak boleh dan sudah sering saya bahasakan. Nah. Bagaimana kalau bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi minum obat lalu meninggal apakah termasuk bunuh diri? Uh, tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu. Ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu. Maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras? Dosa dosanya, hukumannya dan hukumnya dan lain-lain apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi saw mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamer itu, yang menandatangani, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat diangkat ya apa namanya? Dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara? Padahal kita muslim tersebar di banyak negara. Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya. Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi kalau kokohnya benar. Benar atau salah. Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama kita termasuk berperang walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non-muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insyaallah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh apa ini Korobe? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di Tambliq Akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi saw hidup, Nabi saw penentu keputusan. Jadi waktu Nabi saw tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat. Sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancap peperangan tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan. Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya di medan perang dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan. Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke keiman Nabi. Memang belum sampai, masih dikeancap peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadinya masalah semut terus. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bap bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majlis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai. Menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam. Itu dibolehkan. Allah Allahu'alaikum. Ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca Al-Quran secara khusus ini masih berbicara tentang masalah hukum ada darinya atau tidak. Gitu. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim setiap kali ingin melakukan satu perbuatan jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok. Bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab. Dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu. Dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat. Kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi. Maka selesai makan pulanglah kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran. Kan? Karena Nabi malu menegur kalian. Tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan. Itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila perang itu bukan perang fisik melainkan perang fikiran dan politik? Contoh memerangi jil Shia dan ahmadiyah yang jelas-jelas mereka berktp Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid, kena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Para kalafik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta dan kambing dan dan kambing dan apa namanya, domba ini minimal umur setahun, sapi dua tahun dan juga uh, unta lima tahun, boleh jantan boleh betina dan uh, yang penting caranya tidak cacat dan dianjurkan setiap Muslim minimal satu ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi tujuh orang, jangan dipaksain tujuh orang kalau kita mampu sendiri, jangan dibagi-bagi pahalanya, ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa kita ambil semua, kalau kita nggak bisa baru ajak orang lain, gitu kan? Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat boleh, tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu, itu yang mestinya dilakukan. Allahualam. Jadi tetap didahulukan kambing ya. Kapan saat wanita melakukan solat zuhur di hari Jumat? Afdalnya apakah setelah azan atau habis solat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan zuhur perempuan sudah boleh salat eh, azan Jumat sudah perempuan sudah boleh solat zuhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam boleh karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh. Iya, tentu saja dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi contoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah Apa fadillah bagi orang yang berkurban ya, Ini dapat pahala pahala besar Karena Nabi Allah s.w.t mengatakan dalam Al-Quran Audzubillah minasyutu al-rajim Fasalli rabbika walhar Salatlah la'idul adha hai muhammad dan berkurban setelahnya Ada perintah filul amr Pahalanya besar Kena pakai perintah Dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib ini. Sama Nabi s.a.w.t juga mengerjakannya Maka orang mengerjakannya dapat pahala InsyaAllah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disodaqahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Karangan apa saja yang dihindari bagi orang yang eh, berkurban. Kenapa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi tidak memotong kuku dan memotong rambut. Selebihnya enggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku fikir sunnah, karangan Syed Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya. Ya. Buku yang bagus Cuma memang sebahagian ulama sudah beristihad, coba menggali lagi buku itu, kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah, sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah, kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya. Dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah ada terbitan pustaka Tazkiah menerbitkan buku judulnya Fikih Sahih Fikih Sunnah. Yang tadinya Fikih Sunnah cuma satu jilid ini malah menjadi lima jilid dengan keterangan-keterangannya Allahualamiah yang saya tahu itu bagus ya. cuman yang yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi yang sudah diperbaikin, jangan yang induk awalnya karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan apa ini kasus tersebut ingkar-mungkar, kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar-mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan Harus dikerjakan, diingkat muka Dan tidak boleh didiamin Ustaz jika puasa Daud Lalu di bulan Zulhijjah ini Saya ingin mendapatkan pahala keutamaan Seperti jihad, jiwa dan harta Lalu meninggalkan, tidak membawa kembali keduanya Saya puasa 1-9, tidak Daud Saran saya kalau sudah Daud, tetap puasa Daud saja Karena puasa Daud Tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah kan? Tetap aja. Tapi kalau anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud. Kerana sunnah. Sunnah boleh kita batalkan kapan saja. Dibatalkan uh, puasa Daudnya, lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutkan lagi puasa Daud, boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya. Kerana syarat puasa Daud, harus sehari puasa, sehari tidak. gitu kan? Kalau saran saya, lanjutkan aja puasa Daudnya. Tetap itu lebih afdal. karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, Afdalus siyami sawamu Daud. Ya. Puasa yang paling afdal, puasanya Nabi Daud. Karena Yusuf Moyoman yuftri Moyoman dia berpuasa sehari dia berbuka puasa sehari, jadi itu lebih afdal Ini sudah pernah ya sudah sering, ya, yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya ada teman saya punya kebiasaan maaf suka kentut sembarangan terkadang di kantor ketika semua pada kumpul yang melakukan terkesan sengaja menurut Ustaz bagaimana perilaku seperti ini ini adab ya jadi dia tidak haram tapi adab adabnya jadi lebih baik jangan subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah di dalam diri kita jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia gak suka dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab atau kita iseng teriak di kupingnya orang atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan, ya tadi maaf, kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah bertitup kata ulama' masuk dalam adab pergaulan. Harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu, itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagai dia lebih baik dia Karena kata ulama' hal-hal yang berbau akhlak ini adalah, Bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami Termasuk tadi maaf Buang angin sembarangan Hal-hal yang pasti orang lihat oh buruk Orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik Dan ingat kata Nabi Alaihi Wasallam Tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia Termasuk akhlak sih Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi Malah ketawa, malah ngakak Malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia Itu malah tidak baik Harus diubah Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk apa namanya kesatuan mengat, jadi memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak itu kan untuk mendirikan negara di sana. Dengan cara-cara yang mereka lakukan Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka Dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham gitu kan e, Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka Ada banyak tulisan-tulisan sekarang artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu-satu sama yang lain Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini gitu kan itu yang lahir, sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan Jadi memang sebaiknya dijahui, dua-duanya ini dijahui Kalau masalah wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah Untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Karena yang dikatakan wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang syiah adalah Ulama-ulama di Saudi Dan kita tahu sendiri kita enggak bisa bohongin Tidak bisa dibantah fakta sejarah Nabi SAW lahir di Mekah 13 tahun di Mekah Dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah Tempat mengambilnya gitu kan jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih memperhatikan tradisi. Mempertahankan sunnah Nabi. Dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halakal di masjid Nabawi. Menyampaikan hadis-hadis Nabi. meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membawakan kedok syiah. Ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah orang ulama, ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah disorotinnya supaya... Jangan cuman ini saja yang dibongkar kedoknya mereka juga menakut-nakuti umat umat Islam ini, ini ada wahabi nih, wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah dan segala macam istilah, gitu kan? Kalau saya sih nggak usah ter terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Saaf, Allah akan memperlihatkan agamahnya, walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan sudah selesai. Bolehkah menjamak ta'khir solat maghrib dan isya' atau duhur dan asar tanpa ada udhur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Gitu kan, Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya' Masuk dalam hadis Nabi, Nabi SAW pernah menjamak tanpa ada udhur, tanpa ada azan, dan eh, tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau Seseorang mau berkurban untuk orang lain Atau mengerjakan ibadah untuk orang lain Siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak Dia harus kerjakan dulu Kalau dia sudah kerjakan Dia punya duit, bisa beli sapi satu Atau beli kambing satu Ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit Dia mau kasih ini loh Kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh Gak ada masalah Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri Kita mampu buat potong dua ekor Ya dua ekor buat diri kita sendiri Karena kita memang lebih butuh pahalanya kita mampu 10, 10 ekor buat kita semua. Tidak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit. Berarti yang kena hukum wajib adalah kita. Istri, orang tua, suami. Kalau mereka tidak punya duit. Mereka tidak kena hukum wajibnya. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan. Kita membutuhkan pahalanya. Karena tidak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin. Untuk menjadikan derajat di surga. Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdol dia dahulukan dirinya Benarkah membaca surah al-mulk setelah sholat isya dapat membebaskan kita dari siksa kubur Bukan selepas sholat isya ya Siapa yang membaca dalam hadis dikatakan 30 ayat dalam Al-Quran Yang kalau dia baca itu kan setiap harinya bukan habis isya Setiap harinya maka dia akan selamat dari fitnah kubur Itu yang ada setiap hari Jadi dianjurkan memang membaca Pausa semisal pilot dihadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara asal dengan keputusan apabila balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan subhanallah sebelum orang mengambil satu keputusan siapapun dia ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha adilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan asal dia minta petunjuk sama Allah Allah kasih dominan sebelum dia mengerjakannya keluar atau enggak ya nanti akan ada yang dominan maka dia ikuti yang dominan itu kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman pernah sekali dua kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir samalah keadaannya. Dia beristighfar, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan. Dia kembali nggak usah ambil resiko. Masalah penerma kacau jadwal ya memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas Kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau Ya kembalilah Tidak mungkin dia mengorbankan orang Kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah Orang kalau lagi badai walaupun kacau dibawa Diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang gak mau Karena orang tahu di atas ini ada masalah Tentu lebih baik dia kembali kalau saya melihat Allahu'alam lebih baik dia kembali Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan Maka dia termasuk membunuh Gak boleh kan gitu Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia Dalam aturan undang, perundang-undangan saat ini Seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan pada para tersangka pelaku pengedar narkoba Beberapa waktu yang lalu Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar Tentu saja tidak ya Tidak setahu saya tidak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 kejahatannya, gitu kan? sebuah negara melakukan dengan penembakan, maka itu bukan berarti membunuh, bukan bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syari' orang yang sudah menyebar kerusakan, memang memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tweet lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya dengan pedang. Mengenai puasa di awal bulan zulhijjah, apakah pelaksanaannya ini sudah tadi ya?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 Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu. Jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerba hukum. Saya dan siapapun teman-teman daya akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat teman-teman sekalian majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik.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 Allah yang terapkan tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu. Patuh. Kenapa enggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar empat rakaat ya duhur empat rakaat? Kenapa enggak digabung aja jam dua sekali empat rakaat? Loh Tuhan kamu maunya begitu. Kita hanya harus belajar. gitu kan? Kalau kita protes susah enggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi. Kan, gitu? Jadi harus hukum Allah diterima. Pencipta jadi harus fahamin. Ya. Masalah ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala.